Penyakit-penyakit yang dapat menghambat pengembangan potensi diri kita, menghambat sukses kita. Kita sudah membahas pertemuan yang lalu penyakit flu buru-buru. Sekarang yang kedua saya akan bahas penyakit AIDS. Tapi yang saya maksud bukan penyakit AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome, tetapi yang saya maksud AIDS itu adalah penyakit Aku ingin duit saja Atau dalam bahasa keren sekarang ini adalah Kita menjadi orang-orang yang terlalu kapitalistik Terlalu materialistik Khusus mengenai poin materialistik ini Rasulullah SAW memberikan sebuah teguran kepada kita Memberikan sebuah peringatan kepada kita dalam suatu perbincangan dengan para sahabat Beliau menyampaikan Wahai para sahabat Berhati-hatilah kalian Nanti satu ketika Umat akan mengidap penyakit wahan Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Penyakit wahan itu cirinya dua Hubud dunia wa korhyatul maut Cinta dunia takut mati Kata cinta dunia Kalau diterjemahkan dalam bahasa sekarang Adalah orang yang Terlalu materialistik Terlalu kapitalistik Apakah Islam Suatu ajaran yang anti terhadap materi Oh tidak Bahkan harus kita fahami dan kita sadari Manusia lahir itu Terbagi menjadi dua unsur Ada unsur materi Dan unsur non materi Unsur materi dari tanah unsur non-materi adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita di ruh ketika janin sudah mulai memasuki usia 4 bulan ditiupkan ruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala sahabat RAS FM sekali lagi saya tidak ingin mengatakan bahwa kita anti-materi tetapi bagaimana kita bisa menempatkan Materi Atau yang disebut dengan uang atau duit itu Dengan tempat yang tepat Menjadi kaya bukan suatu larangan Tapi orang yang menjadikan obsesi hidupnya Fokus hidupnya hanya kekayaan Itu yang tentu saja akan menyimpangkan kita dari tujuannya sesungguhnya Sahabat RSFM Kenapa ada penyakit aku ingin duit saja? Karena dia punya satu pemahaman Bahwa sukses itu Adalah sesuatu yang bisa dilihat Dan dirasakan Sesuatu yang tidak bisa dilihat dan dirasakan Itu bukan sukses, itu sukses yang semu. Padahal Sukses yang sejati Tidak selalu nampak secara Fisik Tapi ada yang tersimpan Di balik fisik Nah pemahaman yang salah ini Mengakibatkan terjadinya penyakit Aids, aku ingin duit saja saya mengajak kepada sahabat ras FM untuk berpikir lebih tepat, berpikir lebih benar tentang uang. Uang itu bukan tujuan tapi uang itu adalah alat. Yang disebut uang itu bukan rupiah dan dolar. Kita selalu mengidentikan uang itu sama dengan rupiah atau dolar. Identik dengan kertas. Maaf. Uang itu bukan rupiah, bukan dolar Rupiah dan dolar itu adalah lambang uang Tapi dia sebenarnya bukan uang Baik Saya akan berikan beberapa contoh kepada sahabat Rasul Fem Ada seorang petani Ketika dia sedang mencangkul Tiba-tiba cangkulnya menyentuh benda keras Kemudian digali dan digali Ternyata Isinya adalah sebuah guci bertuliskan Cina Dengan gembira dibawalah guci itu ke kota Ke pasar Dijual guci itu Yang sebenarnya adalah peninggalan sejarah dinasti Ming Dengan harga Rp50.000 Si petani ini pulang dengan uang Rp50.000 Dan dia sangat bahagia Dia sangat senang Guci ini dibeli oleh seseorang di pasar dengan harga 500000. Kemudian dia bawa ke pusat kota. Dan dia berhasil menjual guci ini dengan harga 500000. Yang membeli guci ini dengan 500000 itu pun dia gembira. Dia bawa ke daerah Kemang. Yang seringkali orang-orang asing itu beli barang-barang antik. Ternyata ada orang asing yang membeli guci itu dengan harga 5 juta. Si orang asing ini balik ke negaranya Di Amerika Dan dia berhasil menjual guci ini Dengan harga 50 juta Dan ternyata yang membeli guci ini adalah Seorang kolektor barang antik Kemudian dia bawa ke Inggris Di pelelangan internasional Christie Tahu ke anda berapa hasilnya Ternyata hasil lelang itu Terjual 5 miliar Sekarang saya ingin bertanya kepada Sahabat Rasefem Menurut Anda Apakah si petani itu gembira dengan 50 ribu? Apakah dia perlu mendapatkan yang 5 miliar? Maaf, tidak Si petani sudah cukup bahagia dengan 50 ribu Kalau dia diberikan 5 miliar Jangan-jangan dia merasa cemas Kenapa? Dia tidak tahu Untuk apa uang 5 miliar itu apakah sangat nyaman dia tinggal di rumah mewah sementara dikelilingi oleh rumah-rumah yang masih gubuk di tengah sawah sungguh sangat ganjil dan sungguh sangat aneh petani itu enjoy dengan 50 ribu begitu pun orang yang membeli di kota dia enjoy dengan 5, 500 ribu dia, dia menikmati atau yang membeli di barang-barang antik dia juga enjoy di setiap level itu semua merasa bahagia pertanyaannya lantas bagaimana dengan uang? Jadi uang itu relatif Di sebagian orang uang itu menjadi nilainya rendah Tapi di sebagian yang lain jadi nilainya sangat tinggi Tidak harus seorang petani itu terobsesi untuk memiliki uang 5 miliar Untuk apa? Karena kebutuhan dia tidak perlu sampai 5 miliar Dia merasa bahagia kalau dia bisa mendapatkan rumah yang standar Pendidikan anak-anaknya terpenuhi Kemudian kesehatan juga terjamin Sudah cukup Dia tidak ingin lebih dari itu Oke okay. Kalau seorang fotografer terkenal Macam Pak Darwis Triadi Dia jalan-jalan di Singapura Dia beli kamera harga 60 juta Menurut Anda itu mahal atau tidak? Mungkin Anda akan katakan Mahal Tapi buat seorang Darwis Triadi Membeli kamera 60 juta untuk menunjang Profesi dia sebagai seorang fotografer Itu murah Kenapa? Karena hasil dia akan lebih bagus Dan karena hasil lebih bagus Dia akan dihargai orang lebih mahal itu adalah investasi buat dia Tapi kalau seorang Ustadz Aiza membeli kamera 60 juta Itu adalah mubazir Potensi tidak tidak tidak berguna Sia-sia Misalnya seorang programmer Dia membeli laptop harganya puluhan juta Apakah itu mahal? Oh tidak Kenapa? Karena memang tugas dia adalah programmer Dia membutuhkan komputer yang laptop yang canggih Untuk bisa menjalankan Kemampuan dia sebagai seorang programmer Sehingga dia mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Seorang bisnismen Dia mempunyai handphone Yang harganya 10 atau 15 juta Apakah itu mahal? Oh tidak Untuk seorang bisnismen yang perlu sekali mobilitas Informasi Dia perlu berkomunikasi dengan berbagai macam cara Apakah dengan internet Dia bisa perlu mengecek email Dia bisa memetakan dengan GPS Dan segala macam dia perlu video conference, dia perlu tunjungan handphone yang cukup menunjang. Tetapi kalau Anda hanya menggunakan handphone hanya untuk menelpon dan mengirim SMS atau menerima SMS, kita tidak perlu membeli handphone yang mahal. Jadi, sahabat-sahabat yang namanya Islam itu berusaha menempatkan yang materi itu pada tempatnya, bukan menomor satukan materi dan menomorduahkan Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin duit saja harus diganti karena kalau kita masih mengidap penyakit aku ingin duit saja maka kita akan mengalami impotensi potensi kita tidak akan berkembang baik untuk membahas seberapa besar pengaruh penyakit aku ingin duit saja dalam mencapai sebuah sukses kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini Baik sahabat Rasa FM, kembali lagi kita membahas tentang penyakit yang dapat menghambat potensi dan sukses anda Dan kita sudah membahas penyakit yang kedua yaitu penyakit AIDS, aku ingin duit saja Kita tadi sudah membahas bahawa duit atau uang tidak identik dengan rupiah dan dolar Tapi duit itu identik dengan kemanfaatan Jadi kalau anda merasa itu punya manfaat, maka anda perlu mendapatkan itu Walaupun dengan angka dan harga yang cukup besar Karena itu bukan sebuah kemewahan Tapi itu adalah sebuah fungsi Sehingga Anda bisa memaksimalkan potensi itu dengan baik Nah sahabat r Apa yang menyebabkan Seberapa besar dampak dan efek Aku ingin duit saja ini di dalam kehidupan kita Kehidupan pribadi Kehidupan rumah tangga Kehidupan usaha Dalam kehidupan bermasyarakat Ini luar biasa Satu Kita akan menjadi orang-orang yang terlalu individualis kita kurang berkembang Relationship Pergaulan kita Hanya terbatas Di kelompok orang-orang yang bisa kita manfaatkan Atau berguna Secara materi Kita sudah mulai mengukur Pergaulan itu dengan ukuran-ukuran yang bersifat materi Dan maaf Ini bisa sampai kepada ruang lingkup rumah tangga Betapa seorang istri itu menjadi dekat sama suaminya ketika suaminya mempunyai materi Yang berlimpah tapi ketika suaminya dalam kesulitan Suaminya usahanya bangkrut Dagangannya tidak laku Kemudian istri mulai menjauh Dan ma'azubillah menjalik bahkan Dia mengadakan hubungan dengan laki-laki lain Yang jauh lebih tinggi Materinya Akan hancur sebuah rumah tangga ketika materi menjadi Tujuan utama begitupun dalam bisnis Ketika dalam sebuah usaha Materi menjadi patokan Menjadi target utama di dalam menjalankan usaha Maka yang terjadi adalah Betapa mudahnya seorang pengusaha Memecat pegawai Karena pegawai itu sudah tidak produktif Tidak menghasilkan uang Dia memposisikan, dia memperlakukan Pegawai itu seperti sebuah barang Yang tidak punya perasaan dan tidak punya hati Dan dengan alasan uang itulah Tidak sedikit karyawan Di pabrik-pabrik melakukan demonstrasi Menuntut kenaikan gaji Sementara prestasi kerja mereka Belum memuaskan Karena masalah Materi juga Seorang mahasiswa Berusaha mendapatkan hasil Ujian dengan nilai yang terbaik Tanpa mau belajar Dia melakukan kecurangan-kecurangan Dan dalam lingkup birokrasi bisa terjadi Yang namanya korupsi Karena orang ingin mengejar materi Tanpa mau kerja keras semua ingin dapatkan dengan mudah Anda lihat betapa dampaknya sangat luar biasa Bahkan dalam konteks negara Negara itu dikatakan unggul dan maju Karena pendapatan perkapitannya lebih besar Mulai hari ini Sahabat RZFM Kita buat satu paradigma baru Pemikiran dan persepsi baru Tentang sebuah kekayaan Tentang arti duit Arti uang Arti materi bahawa, maju dan tidaknya sebuah negara tidak diukur dari income per kapita. Bahawa, maju mundurnya sebuah masyarakat tidak diukur dari income. Bahawa, berkualitas tidaknya sebuah universitas tidak diukur dari gedungnya yang hebat. Bahawa, sebuah perusahaan tidak dikatakan maju, ukurannya adalah omset. Bahawa, rumah tangga dikatakan maju. Ukurannya adalah Kemewahan, bukan Kita harus sampai pada level yang lebih tinggi Daripada sekedar uang Yaitu barokah Belajar di selama ini kita memahami Konsep riski Di dalam islam Dengan kurang tepat Yang perlu dikejar dalam itu Bukan sekedar profit Tetapi profit plus plus plus, plus Yaitu plusnya adalah barokah dan untuk mendapatkan barokah Tidak bisa hanya sekedar mengejar aspek materi Karena barokah itu Tidak selalu terkait dengan fisik Tetapi sesuatu yang terkait dengan botania Ruhia Maknawia Hati mental Anda boleh sebutkan perusahaan-perusahaan Yang memiliki saham-saham Unggulan atau blue chip Di bursa efek Maaf, belum tentu perusahaan itu Punya barokah Boleh jadi ada sebuah Negara yang income per kapitanya tertinggi di dunia Tapi maaf, boleh jadi negara itu Belum tentu baroka Anda boleh tunjukkan sebuah rumah tangga yang sukses Dengan simbol-simbol kemewahan yang mereka miliki Suaminya sukses, istrinya sukses Tapi belum tentu itu memiliki baroka Profit tidak sama dengan baroka Materi tidak sama dengan baroka Barukah sesuatu yang tidak bisa terlihat secara fisik Dia adanya di dalam Bukan di luar Tidak tampak di luar Dia sesuatu yang terjadi di dalam Nah Agar potensi itu berkembang Jangan Anda terjebak Dengan ukuran-ukuran yang datang dari luar Yang tampak di luar Kalau dalam ilmu kepribadian Sering disebut dengan istilah Jangan Anda terjebak Dengan outer beauty Kecantikan dari luar tapi coba inner beauty, kecantikan dari itu. Nah, ini yang barokah. Kalau orang mulai fokus kepada inner beauty, dia akan mendapatkan barokah. Tapi orang yang terjebak pada outer beauty, dia sulit mendapatkan barokah. Dia dapat untung, dia dapat duit, tapi dia tidak dapat barokah. Tadi saya sudah katakan, sahabat SFM, untuk bisa mendapatkan barokah, harus dimulai dengan pemahaman yang benar tentang konsep riski. Sahabat SFM, riski itu, Dibagi tiga Yang pertama Rizki yang bersifat absolut Al-Rizku al-Mutlako Rizki yang bersifat Mutlak, absolut Artinya Rizki ini Pasti diberikan pada setiap Makhluk yang bernama manusia Tidak peduli siapa orang tuanya Selama dia itu Bernama manusia, pasti Allah jamin Rizkinya Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran Surah Hud ayat ketujuh Allahumma sabillahi min shaitan rajim, wa ma fil ardi illa ala Allahi rizkhuha. Tidak ada satu makhluk melata di muka bumi, melainkan Allah jamin rizkinya, pasti dijamin rizkinya. Sahabat Rasulullah menjangankan manusia. Saya belum pernah mendengar headline di koran bahawa ada semut kelaparan. Tidak ada. Semut yang kecil itu dia punya rizki. Tapi Ustaz ada manusia yang kelaparan di Afrika. Oh itu bukan berarti Allah kehabisan stok rezeki Bisa jadi itu musibah Bisa jadi mereka mereka malas untuk mencapai rezeki itu Intinya adalah Setiap orang Pasti mendapatkan jatah rezeki Maka di sebagian besar Tradisi orang-orang Betawi -orang Mereka meyakini betul Dan saya sependapat Banyak anak banyak rezeki Karena apa? Karena setiap anak yang lahir itu ada rezekinya Kalau sahabat Rasa FM masih tergolong BA atau GA Bu jangan abadi atau gadis abadi Jangan Anda berpikir ketika Anda menikah Anda punya penghasilan 2 juta Begitu Anda punya istri Anda membayangkan bahwa gaji Anda 2 juta dibagi 2 Anda 1 juta, istri Anda 1 juta Oh tidak, tidak Istri Anda mendatangkan riski Jadi kalau Anda menikah, bertambah 2 riski Riski Anda dan riski istri Anda Tiba-tiba dalam rumah tangga menghasilkan keturunan Satu anak lahir Itu satu riski lagi jadi kalau ada sebuah keluarga dengan anak sepuluh, itu berarti sepuluh riski ditambah dua suami dan istrinya, ayah dan ibunya. Sahabat RASFM, berapa waktu yang lalu dimuat di salah satu media di Jakarta, sebuah artikel yang cukup menyentuh dan cukup inspiratif. Seorang ibu yang bernama Ibu Halima, dia punya anak 21. Coba anda bayangkan bagaimana ramainya sebuah rumah diisi anak 21 orang. Tapi itu terjadi Padahal suaminya hanya sekedar pedagang kelontong Penghasilan biasa-biasa saja Tapi Alhamdulillah Semua anak yang 21 itu Sehat walafiat Mereka jadi orang semua Saking banyaknya Orang tuanya tidak hafal Nama mereka satu persatu Jadi kalau manggil nama anak itu dengan nomor urut nah Nomor urut 3 sini gitu, Nomor urut 7 sini katanya. Nomor urut 10 sini gila. Jadi pakai nomor urutnya. Sahabat ACFM berarti kita tidak bisa asumsikan yang namanya maju yang namanya hebat itu dari sisi fisik saja tapi juga harus ada sisi non fisik nah di situ lah anda baru mendapatkan barokah jadi kembali tadi pada konsep rizki harus benar rizki yang pertama rizki yang bersifat mutlak nah sifat kita di sini rizki yang mutlak itu sifat kita adalah husnuzon pada Tuhan husnuzon pada Allah subhanahu wa taala Yakinilah bahawa setiap manusia ada rizkinya. Cuma kita nggak tahu ukuran rizki kita berapa. Ada yang ukurannya small, ada yang medium, ada yang large, bahkan ada yang double L, ada yang extra large. Kita nggak pernah tahu. Jadi ikuti aja. Kalau kita dapat jatahnya S, kita kita cari rizki banyak banyak, kita cari duit banyak banyak, tetap aja lu ber. Ia tidak akan bisa penuh. Kenapa? Karena memang daya tampungnya hanya S. Tapi beruntunglah orang yang punya kapasitas L. Dia bisa mengisi dengan sepenuhnya. Kita akan sambung Untuk pemahaman risiko yang kedua Setelah pesan-pesan berikutnya -pesan. Sahabat ASFM Kita lanjutkan Risiko yang kedua adalah Risiko yang bersifat Kausalitas atau arisku al, al muhtaroh rizki yang harus diikhtiarkan di sini rumusnya adalah manjada wajada barang siapa yang mencari dia pasti dapat pada tataran rizki yang kedua ini tidak memperhitungkan siapa orang yang mencari apakah itu orang beriman apakah orang yang tidak beriman apakah orang itu rajin sholat atau malas ibadah apakah orang itu rajin ngaji atau tidak tidak peduli Selama orang itu sungguh-sungguh bekerja keras Mereka profesional Maka dia mendapatkan lebih banyak dibandingkan Orang yang malas walaupun dia beriman Tapi malas tapi dia tidak beribadah Jadi aspek kedua ini tidak memperlihatkan Pada aspek iman atau non beriman Tetapi pada aspek usaha Siapa yang berusaha dia pasti dapat Maka dalam hal ini Kita tidak perlu heran kalau seorang Bill Gates Walaupun dia Tidak beriman dia mempunyai kekayaan sampai dengan 526 triliun. Kenapa? Karena dia bekerja keras. Dia profesional. Walaupun kita seorang yang beriman, kita rajin ibadah, tetapi kita malas tidak bekerja keras untuk mencapai risiko ris yang kedua. Maka kita tidak akan mendapatkan sebanyak yang mereka punya. Ini yang kedua. Nah, untuk yang kedua ini berlaku konsep-konsep manajemen bisnis. Berlaku teori-teori bisnis yang dikembangkan sekarang. Tapi saya tidak ingin membicarakan ini lebih banyak. Saya ingin mengajak Anda, Pak Sahabat Rasa PM Untuk berbicara riski yang ketiga Ini yang luar biasa, ini yang hebat Karena riski yang ketiga ini Riski yang masuk dalam kategori barokah Yaitu Riski yang bersifat Unlimited Dan Unpredictable Riski yang tidak terbatas Dan tidak bisa diprediksi hasilnya Apa yang disebut di dalam Al-Quran Sebagai Ar-Rizku Min Haythulayah Tasib Riski yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka Dia memberikan sebuah sensasi tersendiri buat kita Saat kita lagi kesulitan Tiba-tiba ada yang lagi utang 5 juta Eh tiba-tiba ada orang yang pernah minjam kita 3 tahun yang lalu Mengembalikan uang 5 juta Persis Apa ini? Kain-kain apa ini? Ada yang riski yang ketiga Padahal kita sifatnya pasif, tidak, menul, tidak melakukan apa-apa, tapi ada itu rizki datang. Baik, bagaimana kita memahami yang ketiga, rizki yang sifatnya tidak terbatas dan datangnya tidak bisa diduga oleh kita. Sahabat, saya bayangkan, rizki itu seperti sebuah air. Anda tahu di, di rumah itu suka ada tangki air, oke? Okay. Toren. Kemudian dari tangki itu dialirkan melalui pipa Ujung dari pipa itu adalah keran okay? Kalau keran itu terbuka Maka air itu akan mengalir Tapi kalau kerannya itu terkunci Airnya tidak mengalir Tetapi harus kita fahami Ketika tidak mengalir itu Bukan berarti di tangki tidak ada air Di tangki masih ada air Di pipa pun ada air Tetapi Dia tidak bisa mengalir keluar Karena Ujung dari pipa yang bernama keran itu terkunci. Nah, di sini rahasianya, sahabat asfm. Tugas kita untuk bisa mendapatkan rizki yang ketiga ini adalah membuka keran. Kalau kerannya terkunci, Anda tidak akan mendapatkan barokah. Nah, supaya mendapatkan barokah, ada rahasia yang harus kita lakukan agar keran rizki itu terbuka lebar. Tidak terkunci Melalui kesempatan yang baik ini Saya akan berbagi kepada sahabat sahabat FM Apa saja rahasia Yang bisa kita lakukan Agar keran yang tadi terkunci Itu bisa terbuka Dan kalau itu terbuka Maknanya adalah Rezeki itu mengalir dengan deras Nah itu yang disebut dengan barokah Jumlahnya tidak terbatas Datangnya tidak disangka-sangka Subhanallah. Ini tidak terkait dengan teori manajemen Bisnis ini teori manajemen spiritual Baik Apa saja yang harus kita lakukan Yang pertama Rahasia yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala memberikan informasi kepada kita Diperkuat lagi dengan hadis Rasulullah SAW Yaitu Berkhidmat kepada Ibu kandung kita Ridha Allah, ridha orang tua Seorang pernah bertanya kepada Rasulullah Kepada siapa saya harus berbuat baik Ibumu Ibumu, ibumu, baru bapamu Ada salah satu kawan yang mengambil disertasi doktor di Malaysia Di dalam disertasinya dia membuktikan Setelah melalui survei dengan beberapa pengusaha-pengusaha sukses di Malaysia Dia mendapatkan sebuah konklusi Bahwa Sukses yang dimiliki oleh para pengusaha itu Ternyata Bermuara kepada satu sebab Mereka adalah Pengusaha-pengusaha yang sangat dekat Dengan ibu kandung mereka Anda lihat Saya ingin menantang Anda semua Sahabat RSFM Kalau Anda ingin rumah tangga Anda hancur Kalau Anda ingin Bisnis Anda bangkrut Kalau Anda ingin perusahaan Anda itu kolaps, Kalau Anda ingin masa depan Anda kacau Saran saya satu Durhaka pada orang tua Tapi tentu saja bukan itu yang kita lakukan Kita harus melihat dengan Paham yang sebaliknya Kalau anak tidak ingin itu semua terjadi Maka yang harus kita lakukan adalah Berkhidmat kepada ibu kandung kita Seberapa jauh sudah Servis kita terhadap ibu kandung kita Jangan lupa Mereka melayarkan kita dengan taruhan nyawa Bahkan Ketika mereka harus memilih antara dua pilihan Dokter bertanya Ibu Ibu harus memilih salah satu Maksud dokter Kalau anak ini lahir Ibu harus meninggal tapi kalau ibu masih tetap hidup, bayi ini akan mati, mati. Dengan mantap sang ibu menjawab, Dok, saya pilih yang pertama. Biarkan saya mati, asalkan anak ini lahir. Subhanallah. Betapa mulianya seorang ibu. Dia merelakan nyawanya demi melahirkan kita. Wajar kalau hari ini bisnis kita berantakan. Wajar kalau rumah tangga kita tidak harmonis. Wajar kalau kita susah mendapatkan pekerjaan. Anda jauh dari barokah. Kenapa? Anda jauh dari orang tua Anda jauh dari ibu kandung anda Sudahkah anda menelpon beliau hari ini? Sudahkah anda berbincang-bincang dengan beliau hari ini? Sudahkah anda membuat beliau tersenyum? Sudahkah membuat beliau itu bahagia? Atau yang terjadi malah sebaliknya? Anda banyak bikin kecewa beliau Maaf Kalau itu yang terjadi Sahabat ASFM Saya bisa pastikan bahawa bisnis anda tidak akan berhasil anda tidak akan pernah bisa sukses Kalaupun Anda sukses Anda mendapatkan hanya sukses yang kedua Yaitu sukses yang bersifat kosobitas se, Sukses yang sebatas apa yang Anda usahakan Tapi kalau Anda mendapatkan sukses yang luar biasa Itu harus Anda lakukan dengan cara Berkhidmat kepada ibu kandung Saya menceritakan sebuah kisah yang sangat klasik Tapi tidak akan habis-habisnya untuk kita ambil inspirasinya Kisah Alkoma al dia sudah ingin meninggal dunia, tapi tidak mati-mati. Dikatakan hidup sudah mau mati, dikatakan mati masih hidup. Sahabat bingung. Kemudian berbicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ini? Al-Qamah kasihan. Apakah dia masih punya orang tua? Masih, ya Rasulullah. Tinggal ibunya, ayahnya sudah meninggal. Baik, panggil ibunya, suruh sini. Dihadirkan ibu, kemudian dihadapkan kepada al -Qamah. Ibu, apakah benar Al-Qamahnya anak ibu? Benar, ya Rasulullah. Ibu, saya mau bertanya. Apakah Al-Qamah pernah berbuat sesuatu yang menyinggung perasaan ibu Sika ibu kecewa Tidak ya Rasulullah Baik, Rasulullah tidak memaksa Kemudian beliau memerintahkan para sahabat untuk Menyiapkan kayu bakar Kemudian Rasulullah memberikan instruksi Bakar anak ini Ketika sudah-sudah hampir siap Kayu bakar Dan hampir disulut apinya Kemudian sang ibu pun Menahan Ya Rasulullah jangan kau bakar anak saya Batalkan ya Rasulullah ada yang ingin ibu sampaikan iya Ya Rasulullah Maaf Ya Rasulullah Saya telah berbohong Sebenarnya anak ini pernah menyinggung perasaan saya Dan saya kecewa Sampai saat ini saya tidak ridho sama dia Tapi hari ini Saya maafkan kesalahan dia Dan saya ridho sama dia Subhanallah Langsung al meninggal dunia Anda lihat dari cerita ini Luar biasa Betapa besar perang yang Allah berikan kepada seorang ibu Bahwa ridho Orang tua menentukan juga Masa depan, anak-anak kita Masa depan, kita itu sebabnya di dalam sebuah ungkapan Al-Ummahat Imatul Bilad Bahawa para ibu, para wanita itu adalah tiangnya negara Kalau anda ingin tahu Baik buruknya sebuah negara Lihat saja kondisi ibu-ibunya Apakah ibunya itu peduli dengan pendidikan anak atau tidak Sahabat ASFM, itu salah satu rahasia Rahasia membongkar Bagaimana caranya membuka keran itu supaya tidak terkunci, sehingga mengucur rezeki yang tidak pernah habis-habisnya dari Allah Subhanahu SWT yang disebut dengan barokah. Saya sedang membayangkan kalau perusahaan presiden direkturnya, presiden komisarisnya itu adalah orang-orang yang sangat berkhidmat pada ibu kandung mereka. Subhanallah, kita akan menemukan banyak perusahaan-perusahaan yang ditimpa, diberikan barokah oleh Allah Subhanahu SWT. Saya sedang membayangkan kalau sebuah negara dipimpin oleh seorang presiden yang sangat berkhidmat kepada ibu kandung sehingga mereka rindu sama si anak ini. Maka terjadilah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berkah turun dari langit dan bumi. Baik, untuk rahasia yang selanjutnya kita akan bahas setelah pesan-pesan Sahabat Rasif M Rahasia yang kedua yang ingin saya sampaikan pada anda Agar bisa Membuka riski yang ketiga Agar keran riski itu Terbuka dan mendapatkan barokah Dalam hidup ini Adalah Berdekatanlah anda Dengan anak-anak yatim Bermu'ayasha Ma'al yatam Bermu'ayasha Berinteraksi dengan anak-anak yatim Itulah sebabnya kenapa Nabi kita Muhammad SAW disebut dengan gelar Abul Yatama Bapaknya anak yatim Sungguh sangat luar biasa Sudahkah kita Menyantuni anak yatim Atau malah yang terjadi kita menghardik anak yatim Bahkan na'uzubillah kita memanfaatkan harta anak yatim Untuk kepentingan kita secara pribadi Anda bisa bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita Kita menjadi orang yang kehilangan ayah Kehilangan ibu Sedangkan kita masih kecil Kita belum menjadi orang yang bisa Memiliki kemampuan berproduksi secara ekonomis Betapa sebatang karanya hidup kita Tanpa ayah Tanpa ibu Tidak ada satupun yang mau menemani kita Betapa sedih dan kecewa Kita merasa sedih Saat kita ditinggal orang tua kita Begitupun yang terjadi dengan anak-anak yatim Mereka sedih, mereka kecewa Mereka tidak bisa mendapatkan Kebahagiaan seperti anak-anak yang lainnya Ambil anak yatim Asuh mereka Sebagaimana engkau mengasuh Anakmu sendiri Hidup bersama kita Bahagiakan hidup mereka Senangkan hati mereka InsyaAllah Di dalam jiwa anak yatim Ada barokah Wallahi dan Allah Saya banyak ketemu orang-orang yang sukses Dan mereka menampung banyak anak yatim Bahkan mereka bikin Panti asuhan mereka nampung begitu banyak anak yatim Ratusan bahkan ada yang ribuan Subhanallah Rizki mereka sahabat resabim Tidak pernah habis-habisnya Maaf bukan kita bicara jumlah Walaupun hanya sekedar satu Tapi kita perhatian Kita berikan Kegembiraan buat mereka Kita perlakukan mereka Sebagaimana anak kita sendiri Dan termasuk anak kita pun menyayangi mereka Subhanallah Saya yakin Tidak lama lagi Allah akan memberikan Mencurahkan barokah ke rumah kita Menarik sekali, menurut pasal 34, pakir miskin dan anak yatim dipelihara oleh negara. Tapi pertanyaannya, sudah berapa persen dari anak yatim yang ada di negara kita ini yang sudah ditampung dan diperhatikan oleh pemerintah? Padahal itu kesempatan untuk mendatangkan barokah bagi negara ini. Janganlah kita sudah tidak mendapatkan uang, tidak dapat barokah pula. Untuk bisa membuka barokah, terbuka barokah dari langit dan bumi, saya mengajak para pemimpin dimanapun anda berada Pemimpin yang ada di level negara Pemimpin yang ada di level provinsi Sampai yang paling rendah seorang suami Mari Mari kita dekati dan kita ajak Kita perlakukan anak yatim Dengan sebaik-baiknya Kita didik mereka Kita santuni mereka Kita sekolahkan mereka Kita berikan makan sebagaimana makanan yang kita makan kita ajak bicara sebagaimana kita ajak bicara Dengan anak-anak kita Kita pecahkan solusi Masalah-masalah yang mereka berikan pada kita Kita hibur mereka saat mereka sedih-sedih InsyaAllah rezeki itu akan terbuka Barokah itu akan tercurah untuk anda Itu rahasia yang kedua Agar anda mendapatkan barokah InsyaAllah Selanjutnya yang ketiga Bagaimana membuka Pintu Rizki yang ketiga ini Yaitu Jangan pernah menunda Jangan pernah mengulur ulur waktu Sesegera mungkin Niatkan diri anda Tahun depan Insya Allah anda harus berangkat menunaikan ibadah haji Ustaz, dari mana awalnya ustaz? Saya tidak bicara uang uh. Saya bicara niat Saya sedang bicara usaha Saya sedang bicara masalah keinginan kuat anda Karena itulah yang akan mendatangkan barokah. Setelah anda pulang dari sana, akan berbeda kehidupan anda. Itu bukan hanya terjadi satu dua orang, sudah jutaan orang merasakan hal itu. Apabila haji mereka hajikan, insya Allah dia akan dihujani dengan barokah Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tempat-tempat barokah yang yang ada di Mekah dan Madinah, terutama Mekah. Ketika anda towaf, itu tempat barokah. Mutaazam. Anda sa'i. Tempat parokah, anda wukuf di padang arafah itu tempat parokah. Anda mabit di mina tempat parokah. Anda mabit di musdalifah tempat parokah. Suwahanallah di setiap tempat itu anda merenung. Anda mendapatkan energi yang luar biasa Allah curahkan parokah kepada anda. Maka beruntunglah saudara-saudara kita yang tahun ini bisa menunaikan ibadah haji. InsyaAllah Oleh-oleh yang dia dapatkan Bukan sekedar hajiman baru Tapi plus dengan barokah InsyaAllah Dia pulang Dia kembali menakuni usahanya InsyaAllah usahanya barokah Dia kembali membina rumah tangganya Rumah tangganya menjadi barokah Dia membangun masyarakatnya menjadi masyarakat yang barokah Dia bangun negaranya menjadi negara yang barokah Itu yang ketiga Jangan pernah menunda Karena itu adalah merupakan kewajiban Dan kita tahu dalam hukum fikih, Wajib itu rumusnya adalah Dilaksanakan berpahala Ditinggalkan berdosa Maka harus dinyatakan Sebelum anda pergi ke tempat lain Sebelum anda pergi ke Singapura Sebelum anda pergi ke Eropa Sebelum anda pergi ke Amerika Sebelum anda pergi ke mana-mana Tempatkan itu sebagai Kunjungan yang pertama Yaitu Ke Baitulau Subhanallah Tidak akan pernah Habis-habisnya kerinduan kita untuk menemui Baitulau kabar Luar biasa Itu yang ketiga Sesempatkan Usahakan seoptimal mungkin Untuk bisa menunaikan ibadah haji Bersama pasangan anda Bersama sahabat-sahabat anda yang lain Karena tidak ada balasan Haji mabrur Kecuali surga Dia mendapatkan satu Puncak kenikmatan yang diberikan Allah kepada Manusia yang beriman dan beramal soleh Itu yang ketiga Yaitu secepat mungkin menunaikan ibadah haji Jangan anda pernah membayangkan dari mana uangnya. Kalau anda niatkan hari ini, insya Allah, selalu ada minhaytul yathasib. Selalu akan ada buat orang yang punya niat baik, punya keinginan yang kuat, insya Allah. Berapa waktu lalu ada SMS masuk ke handphone saya, seorang mahasiswa yang di sela-sela dia kuliah dia menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan belajar kepada seorang anak di sebuah keluarga. Dan dia hanya berpikir untuk mengisi waktu kekosongan tidak berniat semata-mata cari uang Satu kali dipanggil oleh ayah dari anak yang dia bimbing ini Maaf ade, bulan depan diliburkan dulu ya Kenapa pak? Karena anak saya mau berangkat haji Wah Alhamdulillah, senang sekali pak ya Saya saja tidak kebayang, jangankan haji umroh saja saya tidak terbayang. Cuma ada masalah, masalah apa pak? Saya tidak bisa menemani anak saya karena saya ada urusan bisnis. Istri saya pun juga tidak bisa karena ada kepentingan lain. Bagaimana kalau Ade menemani anak saya? Waduh, Pak, dari mana uangnya, Pak? Enggak kebayang, Pak, saya. Bukan begitu maksud saya. Ade menemani anak saya, segala biaya saya yang tanggung. Maksud Bapak? Saya gratis? Iya, saya akan biayai semua asalkan kau menemani anak saya. Subhanallah. Langsung sujud syukur itu mahasiswa Dia tidak pernah membayangkan dia bisa berangkat haji Bahkan orang tuanya pun belum berangkat Tapi dia sudah bisa berangkat Ini satu bukti Kalau kita punya niat Kita punya keinginan yang kuat Dan rupanya memang dia selalu memendam satu keinginan Satu kali saya akan berangkat haji Dan ternyata terbukti dan dia berangkat Tanpa dengan uang Karena dibayari oleh orang lain Baik, itu yang ketiga Kemudian yang keempat Yang keempat, sahabat Rasulullah adalah memberikan bantuan kepada orang yang terzolimi atau mazlum. Bantulah orang yang teraniaya, karena Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadisnya, sungguh seorang yang teraniaya kemudian dia berdoa, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wataala maka ketika Anda masuk di dalam lingkungan orang-orang yang tertindas, kalangan yang mazlum, kalangan yang teraniaya, Anda masuk di lingkaran mereka, kemudian mereka berdoa untuk Anda. Nah, Insyaallah, apa yang mereka doakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barokah. Keran itu akan terbuka dan mengocor. Mengalir dengan deras rizki itu. Barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesempatan kita Orang-orang yang teraniaya di sekeliling kita. Anak-anak yang putus sekolah. Anak-anak yang pengangguran. Tidak dapat pekerjaan. Anak-anak yang terbuang. Itu mereka orang-orang yang terzalimi. Atau mereka yang digusur. Tempat tinggalnya tanpa alasan yang jelas. Mereka hayatnya tidak punya rumah. Mereka lontang-lontung. Tinggal di kolong jembatan. Dagangan mereka di sita. Masih banyak yang lain Itu adalah yang Keempat Membantu orang yang teraniaya Sehingga kita mendapatkan Barokah dari Allah SWT Selanjutnya kita akan kembali setelah pesan-pesan Lubang FM. Kita masih dalam kajian bagaimana kita menghindarkan diri dari penyakit AIDS. Aku ingin duit saja. Sekarang dirubah. Yaitu aku ingin barokah, bukan duit. Barokah, barokah jauh lebih bernilai daripada duit. Seorang yang dapat barokah pasti dapat duit, tapi orang yang dapat duit belum dapat, dapat barokah. Dan saya sudah paparkan tadi ada empat hal yang bisa membuka kunci-kunci barokah, kunci-kunci rizki yang ketiga yang jumlahnya tidak terbatas dan datangnya tidak disangka-sangka. Saya mengenapkan dengan yang kelima Yaitu Bagaimana kita berupaya menjadi orang-orang Yang istilah saya itu Addictive Khair addictive Jadi orang yang selalu keranjingan, kecanduan, bersedekah Keranjingan atau kecanduan bersedekah Banyak orang yang kecanduan narkoba Keranjingan judi Nah sekarang kita buat Satu kecanduan yang positif Jadilah orang-orang yang kecanduan Berbuat baik, kecanduan sedekah Sedekah itu ada dua macam Sedekah wajib adalah zakat, sedekah sunnah adalah infak Jadilah orang-orang yang Selalu kecanduan berbuat baik Kecanduan bersedekah Dimanapun pada kesempatan apapun Dia selalu berupaya untuk selalu Menempatkan dirinya sebagai orang-orang yang Kecanduan berbuat baik Atau kecanduan bersedekat Rasanya tidak nyaman kalau di dompet itu Terdapat uang terlalu banyak Selalu saja ada keinginan untuk memberikan kepada orang Memberi, memberi, dan memberi Saya punya satu contoh yang paling sederhana dalam kehidupan Anda ingin pergi ke airport Kemudian Anda bawa dua koper yang cukup berat Sebelum Anda masuk ke Ruang tunggu Anda akan ketemu dengan seseorang Yang suka menawarkan diri Untuk mengangkat koper porter Pak saya bawakan kopernya Oh ya silahkan Kemudian dia bawa sampai di ruang tunggu Setelah itu Dia mengantarkan koper itu buat Anda Kemudian dia Menyampaikan sesuatu Pak kopernya sudah pak Sudah beres Oh ya. Saat itu dia menunggu reaksi kita Apa? Ya tips anda berikan coba anda berikan tips yang tidak pernah dibayangkan oleh dia Dek sini dek, ada apa pak ini mudah-mudahan bisa untuk kebutuhan sehari-hari adik kita berikan uang 50 ribu waduh pak saya tidak ada kembali ya? enggak ambil semuanya Alhamdulillah pak saya tidak pernah dapat duit sebanyak ini pak Alhamdulillah mudah-mudahan bapak mendapat barokah nah ini mudah-mudahan bapak dapat barokah Alhamdulillah Hari itu memang uang anda berkurang. Di lombet anda tadi, anda punya uang 500 ribu, anda keluar 50 ribu, tinggal 4, 450 ribu memang. Uang anda berkurang 50 ribu, tetapi sebenarnya ada yang bertambah. Yaitu jiwa anda bertambah kaya. Pikiran anda bertambah kaya. Hari itu anda sudah melengkapi kekayaan anda yang kedua, yaitu kekayaan jiwa, kekayaan batin, sampai kekayaan fisik. Yakinlah, setelah kejadian itu, Allah akan menggantikan yang lebih daripada apa yang anda bayangkan. Allah sendiri menggambarkan dalam Al-Quran. Minimal 10 kali lipat. Maksimal tidak terbatas. Terserah Allah. Asal kita lakukan semua itu dengan tulus dan ikhlas. Sahabat Rasa FM. Demikianlah. Bagaimana kita bisa menjauhkan diri kita dari penyakit Aids. Yaitu dengan merubah. Merubah konsentrasi kita. Yang selama ini kepada duit. Sekarang kita rubah menjadi barokah. Kejar barokah. Jangan kejar duit tapi kejar barokah. Insya Allah Kita akan dijauhkan Dari impotensi Dan sebaliknya Potensi kita akan berkembang Dan kita bisa meraih sukses yang sejati Baik sahabat-sahabat kita akan sambung Dengan penyakit yang lain Pada kesempatan pertemuan yang akan datang Sampai jumpa Mudah-mudahan hari ini Anda lebih baik dibandingkan kemarin Dan hari esok Anda lebih baik dibandingkan hari ini Sukses itu penting tapi bahagia, jauh lebih sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.